Assalamualaikum Saudara-saudara, berita malam edisi hari ini Jumat 16 Juni 2017 dibacakan Ardian 6 tahanan rutan Singkil kabur. Polisi amankan pemuda penampaan karena rampas sepeda motor teman. Bulog siap ganti beras busuk dengan beras layak konsumsi. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom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 Mereka kabur setelah berhasil membobol dinding kamar tahanan dan memanjat benteng tembok berduri menggunakan kain. Enam tahanan yang kabur masing-masing Muhammad Tarigan, Romi Putra, Tar Ali, Heri Aladingin, Sahrial dan Ekisa Putra. Mereka kabur Kamis dini hari sekitar pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Kapolres Aceh Singkil AKBP Ian Rizkian mengatakan tahanan kabur dengan cara membobol tembok bagian belakang kamar tahanan. Menggunakan alat perkakas bangunan, sendok makan, serta soda api. Melalui lubang tersebut tahanan meloloskan diri dari kurungan kamar sel. Setelah berada di luar kamar, ke enam napi tersebut memanjat menggunakan kayu agar bisa keluar dari pagar beton yang mengelilingi rutan singkil dengan kawat berduri. Sedangkan menuruni pagar tembok dengan tinggi sekitar enam meter plus kawat berduri, mereka menggunakan kain sarung yang dibawa dari dalam kamar tahanan. Saat ini petugas sedang berusaha mencari tahanan yang kabur tersebut. Sebelah luna, para kepolisian Polres Gayuluus mengamankan seorang pemuda tanggung berinisial MS, 16 tahun, warga dusun muka penampaan Belang Kejeren karena terlibat perampasan sepeda motor milik temannya Hasan, 16 tahun, warga badak kecamatan Dabun Gelang. Bahkan MS sempat mengancam korban menggunakan pisau. Insiden perampasan sepeda motor dan pengancaman yang dilakukan pelaku terhadap korban terjadi di kawasan Dusun Gunyak Belang Kamis 8 Juni lalu. Pelaku mengaku butuh sepeda motor untuk mengantar pacarnya. Karena takut diancam pelaku, korban akhirnya menyerahkan sepeda motor kepada pelaku. Selanjutnya korban melaporkan kejadian ini pada polisi. Kasat reskrip Polres Gayulu, Siptu Eko, Randy Oktama mengatakan setelah menerima laporan dari korban, polisi langsung melakukan penyelidikan. Akhirnya polisi berhasil menangkap pelaku MS pada Rabu lalu 14 Juni. Selain terlibat membawa kabur sepeda motor korban, pelaku MS juga sempat memukul kepala korban. Kasat Reskrim mengatakan terkait insiden itu, polisi telah memeriksa dua orang saksi. Pelaku yang masih tercatat anak di bawah umur dijerat dengan KUHPJU Undang-Undang RI Nomor 11 2011 Pasal 365JU 335 Ayat 1 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sudarlun Bulog mengaku bertanggung jawab terhadap raskin busuk yang disalurkan Bulog Subdifri Loksmawe di kantor camat Gandapura Biren, Rabu lalu. Bulog siap mengganti beras busuk dengan beras yang layak konsumsi. Kepala Brum Bulog Subdifri Loksmawe Mulyadi mengaku bertanggung jawab atas penyaluran beras raskin busuk yang tidak layak dikonsumsi di Biren. Hari ini pihaknya mulai menggantikan beras busuk tersebut dengan beras yang layak konsumsi di kecamatan Gandapura dan Pelimbang Biren. Mulyadi juga mengatakan pihaknya tidak bermaksud menyalurkan beras busuk untuk masyarakat miskin. Ia menduga penyebab beras yang disalurkan sebelumnya menjadi busuk karena lama disimpan di gudang dengan jumlah mencapai 13 ton. Beras tersebut diduga basah saat diangkut dengan kapal. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. FM. Darlun, meski Pemkap Aceh Selatan telah menetapkan harga eceran tetap gas LPG 3 kg sebesar Rp20.500 per tabung, namun di sejumlah kios pengecer di kawasan Kelut Raya masih dijual dengan harga Rp35.000 hingga Rp40.000 per tabung. Kondisi ini membuat warga kesulitan mendapatkannya di pangkalan akibat kurangnya stok. Zaitun Lutni, tokoh masyarakat Kelut Raya, mengatakan kenaikan harga LPG bersubsidi tabung 3 kg di sejumlah kios pengecer di Kelut Raya sudah terjadi selama bulan Ramadan. Ia dan warga lainnya meminta Pemkap Aceh Selatan dan Pertamina melakukan sidak ke kios-kios pengecer yang ada di sana. Sementara itu Kabak Ekonomi Seddakap Aceh Selatan Pujianto mengatakan pihaknya belum menerima informasi adanya pangkalan yang menjual LPG 3 kg di atas harga eceran tertinggi. Jika ada, ia berjanji akan memberikan sanksi tegas terhadap pangkalan tersebut. Dia mengakui baru-baru ini pihaknya juga telah turun langsung ke lapangan dan sempat menegur beberapa kios yang menjual harga di atas harga eceran tertinggi. Dari hasil pantauan di lapangan ditemukan pasokan LPG dari luar daerah yang dijual oleh pedagang di kios atas harga eceran tertinggi. Darlun Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Jaya telah menetapkan bekas Besaran zakat fitrah yang dikeluarkan tahun ini baik bentuk beras maupun uang. Beras yang dikeluarkan setiap orang 2,8 kg, sedangkan uang berkisar Rp34.000 hingga Rp40.700 per orang. Kepala Kantor Kemenak Aceh Jaya, Samsul Bahri, mengatakan untuk daerah Aceh Jaya dari hasil survei ada tiga kategori jenis beras yang dikonsumsi masyarakat. Pertama dengan harga Rp160.000 persa, maka zakat fitrah yang harus dikeluarkan sebesar Rp40.700 per orang. Kedua dengan harga Rp155.000 per sak maka zakat fitrahnya Rp39.600 dan ketiga dengan harga besar dengan harga beras Rp135.000 per sak maka zakat fitrahnya yang dikeluarkan Rp34.200 per orang. Ia juga menambahkan besaran zakat fitrah tersebut ditetapkan dari hasil rapat antar instansi yang dilaksanakan di ruang rapat Kan Kemenag Aceh Jaya pada Jumat ini. ...dihadiri Ketua Mahkamah Syariah Dinas Sari'an Islam dan Baitul Mal. Sudarlun Dinas Kesehatan Aceh Daya memerintahkan kepada seluruh puskesmas... ...di wilayah itu untuk mengaktifkan unit gawat darurat selama 24 jam... ...saat mudik lebaran dan arus balik atau sejak H7 dan H7 Idul Fitri 1438 Hijriah. Kepala Dinas Kesabdia Anwar Daud mengatakan pemudik lebaran Idul Fitri... ...yang melintas Jalan Nasional Kawasan Abdiah dapat memanfaatkan pelayanan kesehatan pada setiap puskesmas. Petugas puskesmas siap memberikan bantuan pelayanan dan ambulans. Kepala puskesmas diminta menyusun daftar petugas medis yang bertugas piket yang bertanggung jawab memberikan bantuan pelayanan kesehatan dan ambulans yang bersifat darurat kepada masyarakat dan pemudik. Para medis di setiap puskesmas yang ditetapkan sebagai piket jaga bertugas selama 24 jam sejak H-7 dan H-7 Idul Fitri 14.38 Hijriah. Mereka disiagakan di seluruh puskesmas terutama di lokasi sepanjang jalan nasional yang terdiri dari dokter, perawat, sopir ambulan, serta petugas administrasi. Sudar Lun PMK Aceh Barat telah menyiapkan anggaran sebesar Rp20 miliar untuk membayar gaji ke-14 atau tunjangan hari raya atau THR bagi PNS di Kabupaten Setempat. Gaji tersebut akan dibayar pada hari Selasa dan Rabu pekan depan. Sekretaris Badan Pengelola Keuangan Daerah Aceh Barat, Zulyadi, mengatakan untuk membayar gaji ke-14 atau THR peraturannya telah diterima dua hari lalu. Saat ini sedang dalam proses untuk pencairan dana. Kebutuhan dana gaji PNS Aceh Barat sebesar 20 miliar rupiah. Zulyadi menambahkan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPK lingkup Pemkap Aceh Barat sudah diminta menyiapkan segala kelengkapan administrasi untuk diajukan ke BPKD dengan harapan gaji ke-14 tersebut dapat dibayarkan tepat waktu pada pekan depan. Sementara untuk gaji ke-13 PNS, Pemkap Aceh Barat baru akan membayarnya pada bulan Juli 2017, sedangkan kebutuhan anggaran yang disiapkan Pemkap untuk gaji ke-13 sebesar Rp24 miliar lebih. Dari Nyusrum Serambi Tanjung Permais, berita malam edisi Jumat 16 Juni 2017.